Assalamualaikum senang sekali pagi ini bisa kembali bersuara dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional Inilah berita pagi edisi hari ini, Sabtu 8 Juli 2023 bersama saya Adian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Banda Aceh bersama laporan Mas Rizal S'adalun sebanyak 392 jama'haji kloter BTJ-03 tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar pada Jumat 7 Juli 2023 pukul 04.26 waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia, PPIH Embarkasi Aceh Azhari mengatakan dengan tibanya kloter 3 maka total haji yang telah tiba di Aceh mencapai 1.176 orang. Dari 392 jamaah yang tergabung dalam kloter 03 BTJ ini, 152 diantaranya laki-laki dan 240 perempuan Para jamaah haji ini berangkat dari Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz pada Kamis 6 Juli 2023 pukul 15.58 waktu Arab Saudi Azari menambahkan ada satu jamaah kloter 03 BTJ yang meninggal dunia di Arab Saudi Yaitu Abdullah Megli, 82 tahun dari Aceh Barat Abdullah wafat di rumah sakit Hera Mekah pada Sabtu 24 Juni 2023 lalu Kita lanjut lagi berita pagi ini Sudarlun Setelah dari Banda Aceh kita beralih ke Nagan Raya bersama laporan Drizuan Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Nagan Raya Kali ini 5 hektar lahan yang sempat dipadamkan tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali terbakar Kepala Pelaksana BPBD Nagandraya Irvanda Rinaldi mengatakan kebakaran lahan terjadi Rabu 5 Juli 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Masyarakat melaporkan ada kemunculan asap tebal di lokasi bekas kebakaran hutan dan lahan di Desa Suak Puntung, Kecamatan Kuala Pesisir. Kemunculan api yang membakar lahan gambut itu tidak lain merupakan sisa karhutlah beberapa waktu lalu. Karena kondisi lahan yang mendukung api dengan mudah menjalar lewat bawah tanah. Petugas BPBD TNI Polri dibantu masyarakat terus berupaya memadamkan titik api. Menurutnya kondisi lahan gambut dan terbatasnya sumber air membuat petugas gabungan kesulitan untuk memadamkan api. Terlun Kejari Biren mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana simpan pinjam perempuan pada program nasional pemberdayaan masyarakat dengan nilai anggaran 3,3 miliar rupiah. Kepala Kejari Biren Munawal Hadi mengatakan dugaan tindak pidana korupsi dana PNMP yang diusut tersebut untuk wilayah Gandapura Kabupaten Biren tahun anggaran 2019 hingga 2023. Pengusutan dilakukan setelah ada laporan dugaan penyimpangan pengelolaan dana simpan pinjam untuk kelompok perempuan dari PNPM di Kecamatan Gandapura yang nilai anggarannya mencapai 3,3 miliar rupiah. Menawal mengatakan dalam mengusut kasus ini tim penyidik telah menggeledah kantor PNPM Gandapura. Penggeledahan mencari barang bukti dan alat bukti untuk menguatkan kasus di pengadilan. Penggeledahan dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaripiren, Siara Nedi. Dari penggeledahan, tim penyidik menyita sejumlah dokumen Selain penggeledahan, tim penyidik juga memintai keterangan pihak yang terkait Dengan pengelolaan dana simpan pinjam kelompok perempuan perada Pada program PNPM di Kecamatan Gandapura Sedarulun, setelah dari Biren kita beralih ke Aceh Selatan bersama laporan Ilhami Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup Mengembangkan pengolahan sampah organik Hingga menjadi pupuk untuk kebutuhan masyarakat setempat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan Tegu Mas Rizar, mengatakan saat ini ada beberapa tempat Pembuangan sampah telah mengolah sampah organik Menjadi pupuk kompos Walaupun belum berskala besar Pupuk organik yang dihasilkan Mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Ia menyebutkan beberapa tempat Pembuangan sampah yang telah mengolah sampah organik Yakni di Klut Timur dan Klut Tengah Di Kelu Timur meliputi wilayah Pasir Raja memiliki teknologi pengolahan berupa pencacah dan pengayak kompos atau dikenal TPS 3R. Selain sampah organik, pihaknya juga mengolah kembali sampah nonorganik seperti plastik dan kertas karena masih memiliki nilai ekonomi. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudah telun puluhan mahasiswa yang menggunakan almamater biru melakukan aksi demonstrasi di kantor DPR Aceh Jumat kemarin. Demo tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan atas penunjukan pemerintah pusat yang memperpanjang masa jabatan Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh satu tahun ke depan. Para peserta aksi tiba di kantor DPRA pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Kemudian masa sekitar 30 orang berjalan. Lebih menggunakan almamater biru Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh Melakukan aksi di kantor tersebut sambil berorasi Dalam aksi tersebut mereka menolak penunjukkan Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh Karena bukan warga Aceh Menurut pendemo banyak putra putri terbaik Aceh yang seharusnya ditunjuk sebagai pemimpin di Aceh Menurut mereka tidak mungkin orang luar punya motivasi untuk membangun Aceh Mereka juga meminta agar presiden menunjuk putra terbaik Aceh sebagai pejabat gubernur Anggota DPR Aceh, Tarmizi yang menemui pendemo mengatakan dirinya secara pribadi juga menolak perpanjangan Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur. Para pendemo dan aparat kepolisian sempat terjadi aksi dorong-mendorong saat mereka hendak masuk ke ruang sidang utama di DPR. Sudah telun kita beralih ke informasi nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono selama 20 hari pertama. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan dan menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Andi sebagai tersangka. Ia diduga menerima gratifikasi terkait kegiatan ekspor-impor. Alek mengatakan selain disangka dengan pasal gratifikasi, Andi Pramono juga diduga menyembunyikan kekayaan atau aset yang bersumber dari korupsi. Setelah dilakukan penyelidikan, KPK juga menetapkan Andi sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. KPK menduga mantan kepala bea dan cukai Makassar Andi Pramono menerima gratifikasi senilai 28 miliar. rupiah. Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta mengatakan uang ini diterima Andi dalam kapasitasnya sebagai pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Alex mengatakan Andi diangkat menjadi penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS pada Kementerian Keuangan. Jabatan terakhir Andi sebelum dicopot adalah kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai KPPBC Makassar. Menurut Alex, selama 2012 hingga 2022, Andi diduga memanfaatkan jabatannya sebagai broker atau perantara. D'adlun, dua militan Palestina meninggal, dunia ditembak dalam operasi Israel di tepi barat merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari. Tentara Israel menembak mati dua militan Palestina dalam baku tembak operasi militer terbaru di wilayah Nablus, tepi barat. 2 militan yang meninggal disebut sebagai tersangka penembakan terhadap polisi Israel pekan ini. Seperti dilansir AFP dan Reuters, militer Israel menyatakan tentaranya menyerbu kota Nablus untuk menangkap dua orang yang diburu atas penembakan polisi Israel di salah satu permukiman di tepi barat pada awal bulan ini. Penembakan itu tidak memicu korban jiwa Namun kedua militan Palestina yang diburu tersebut meninggal setelah baku tembak Kantor berita resmi Palestina, Wafa, melaporkan bahwa tentara Israel mengepung sebuah rumah yang menjadi tempat dua orang yang diburu itu bersembunyi Wafa menyebut keduanya telah dieksekusi dan bentrokan pecah dengan warga setempat usai operasi Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan tiga orang terluka akibat agresi pendudukan Israel di NAB Kementerian Kesehatan Palestina mengidentifikasi dua pria yang meninggal sebagai Khairi Sahen, 34 tahun, dan Hamza Makbul, 32 tahun. Brigade Abu Ali Mustafa yang merupakan sayap bersenjata Front Populer Pembebasan Palestina atau PFLP mengklaim Sahen dan Makbul sebagai anggota mereka.